Bapak t e g u s selamat siang. i a u Komentar anda nih pak? Ya, saya kira kalau r e r d a s a a t a u saluran air itu dari a w a l n y a tadinya bagus, tapi karena b a n y a k n masyarakat yang membangun di s u n a di sana akhirnya makin kecil g o t n y a Kemudian orang bangun pasir、hmm. hanya sekali d i d i a m k a n kemudian bahkan kita j a kalau kerja bakti malah lumpur nggak boleh diangkat hanya s a m p a s a m p a h Belum lagi kalau bangun-bangun jalan. Jangan t u m b a h ke Paris berapa ton itu m e k s u d n y a b u a t itu t e r u s semua Sampai di muara-muara sampai laut Itu baru Jakarta dibat banjir、uh -huh. Dan Kemudian Kemudian juga Kalau misalnya p a r a m bangun-bangun Orang p e n d a n y a kalau Ada apa, pelanggaran juga d a t a n g di Amplopi selesai Jadi udah pada begitu aja Bu Sampai kapan pun s e k i r a tidak b a k a l a n Akan beres banjir、uh -huh. Jakarta Bu Terima kasih Terima kasih Pak Teguh ya Bapak Beri selamat s i a n g Ya. komentar Anda ya disamping memang got-got dan juga di DKI ini memang begitulah mampus dan juga semakin lama semakin kecil kalau kita lihat misalnya ada kalau sejarahnya itu pengairan dari itu Bogor sana menurut keterangannya sejak zaman penjajahan Belanda dulu itu nambah s e kali dari Bogor sana itu ada ribuan situs-situs itu yang katanya harus dulu itu kali baru sampai ke Jakarta パピコスカンスとセカンスとドバネン r e ダ a ダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダーダ Nggak ada rusak, nggak ada berkurang, ya itulah banjir yang terus menerus kita berdiri di DKI ini.、Okay. Jadi ya masalahnya memang itu tidak adanya memang kontrol dari atas sana terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di Jakarta dan juga yang arah ke Bogor sana. Baik, terima kasih Bu Iis, selamat siang. Ya, selamat siang. Silahkan komentarnya. Hanya ada satu kata Bu.、Mm -hmm. Korupsi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Siang Bapak Mahfud. Selamat siang. Silahkan Pak. Ya menurut saya ini Apa namanya Dari si Aspek、uh, teknis Dari pembangunan juga itu sendiri Kemudian dari Personal-personal、uh, pelaku pembangunan ya Jadi untuk teringatnya ini Sebenarnya kalau kita Mengacu p a d、uh, a d Itu ya untuk,、uh, untuk Jangka waktu yang panjang Jangka yang lama itu jadi maksudnya begini kalau membuat g o r o n g g o r o n g itu, kalau untuk pemerintah dan sekarang itu hanya untuk saat saja kemudian pada kapasitas yang lebih besar itu sudah tidak e r t a m p u n g lagi yang ketiga adalah i k a t dari atau moral dari pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri jadi hanya untuk kepentingan saat kepentingan、eh, pribadi mereka、bukan? sehingga、eh, pembangunan itu tidak berlaku maksimal dan terjadilah bencana-bencana、uh, uh, yang setiap hujan itu terjadi. Itulah kebarangan kami. Baik, terima kasih Bapak.